Bintang dan bapak yang saya hormati, izinkan saya bertanya beberapa hal. Ada tiga hal. Yang pertama, apakah boleh wanita Arab atau wanita Arab turunan di Indonesia dipinang oleh pria non Arab yang tidak berwarga tapi satu akidah yaitu agus sunawajama? Nah, nashallah. Yang kedua, satu-satu aja. Kesat. Kecuali ber apa, berkaitan. Saya tertarik dengan satu gadis Arab wanita. Saya tertarik dengan salah satu gadis Arab turunan. Kebetulan marganya sama dengan ustad Basaruddin. Dan saya berteman dengan ayahnya cukup dekat. Dan tiap subuh suka berangkat ke masjid bareng saat di Pekalongan sana, dari Pekalongan. Sarah. Tapi anaknya gadis yang dimaksud tidak mengenal saya. Hanya saja Memiliki cukup informasi tentang dia Maka layak Dan adakah harapan saya untuk <tuk> Yang ketiga Oh ini berlanjut Mohon nasihat Ustadz terkait hal itu Nah ya, insyaallah Barakallahu wa'alaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika haji wada Beliau mengumpulkan Semua sahabatnya Yang berjumlah 114 ribu kira-kira pada waktu itu. Di antara pesan yang beliau sampaikan. Alayhi salatu wassalam. Ala la fadla li'arabin ala wala li a'jamin. Wala li'arabin ala a'arabi. Illa bittaqwa kullukum min adam wa adam min turab. Kata Rasulullah SAW semua kalian ini diciptakan dari satu. Dari Nabi Adam AS. Dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi bahan dasar semua manusia ini sama dari tanah. Maka tidak ada kemuliaan orang Arab atas orang non Arab. Dan tidak ada kemuliaan orang non Arab atas, non atas orang Arab. Ya, Kadang-kadang orang mengatakan saya Arab kamu bukan Arab. Misalkan-kadang dia kasta lebih rendah. Orang-orang kulit putih mamanya, memandang orang-orang negro sebagai orang yang lebih rendah dari dia. La fadla ngada ku teman illa bittaqwa. Yang menjadi standar keutamaan dan kehormatan seseorang adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Kalau mau menikah dengan orang Arab, boleh-boleh aja. Kalau diterima. So berarti itu masalahnya. Jadi, kita ini jangan sama orang Arab, sama orang non Arab pun sama sama non Arab ngelamar itu boleh kalau diterima. Kalau gak diterima ya pulang ya mah Dan orang nolak-nolak itu macam-macam kadang kala nih orang lelaki ini Apa ya gak nyambungan gitu ya Apa istilahnya Orang mudeng Ada ateng nih melamar ya anaknya orang Masya Allah Kemudian orang tanya ngomong maaf anak saya belum mau nikah seperti itu. Oh, saya tunggu gitu dia. Oh, saya tunggu. Ikuh suruh pulang sudah maksudnya. Kok ditunggu? Kadang-kadang orangnya ngomong anak saya masih mau sekolah. Oh, enggak apa-apa. Berapa tahun saya siap menanti gitu kan. Masa sampean ditolak? Mas artinya itu mah kecuali mertuanya ngomong calon mertua ngomong ini sama dia anak saya masih mau sekolah. Apa sampean siap menunggu? Ah, itu diterima. Tapi kalau cuma ngomong mau sekolah berarti ditolak itu dan harus gentle seorang laki ya udah kalau ditolak gitu ya kayak tadi mamanya dia mau melamar mau main keluarga bahasa lama karena memang orang Arab ini kadang-kala -kadang lebih suka menikahkan anaknya dengan sesama mereka itu nggak apa, apa orang Padang kepingin nikahkan anaknya sama-sama orang Padang orang Sunda kepingin seperti itu hal yang wajar kembali kepada kepada keinginan dari pihak keluarga tersebut, tapi Rasul Sallallahu Sallam memang memberikan kepada kita standar. Kalau kau ingin menikahkan anakmu, jangan melihat kepada itu, lihatlah kepada agama dan akhlaknya. Orang-orang Arab kenapa kok jarang mau menikahkan anak perempuannya dengan selain Arab? Kadang-kala -kadang kesiaan sama cucunya, karena cucunya nanti tidak akan membawa marga takut sama sepupu-sepupunya itu. Dia apa? Dikucilkan seperti itu. Ya, itu termasuk salah satu pandangan yang karena kesian sama cucunya gitu lo. Kalau nanti mamanya dipandang eh ini enggak ada marganya ini seperti itu. Dalam orang Arab biasanya nyebut orang Jawa itu akhwal. Orang Arab kalau nyebut orang Jawa itu akhwal. Akhwal itu dari asal kata khol yang artinya bibi dari ibu. Karena orang Arab ketika datang ke Indonesia mereka tidak bawa istri. Dia menikah dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Padang. Menikah dengan orang Indonesia. Ketika anaknya bertanya, Pak ini siapa? Dikatakan akhwal, saudara-saudara ibumu. Gitu loh. Seperti itu ucapan yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya itu wajar sekali. Kalau ketika mereka menolak, enggak mau nerima antum. Ya antum harus sabar. Bukan karena antum enggak layak diterima. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Yang lainnya. Antum kalau sudah dekat sama orang tuanya. Bismillah. Kekuatan doa itu tidak terbendung. Kalau antum. Minta sama Allah SWT. Allah tinggal kun fayakun Jadi. Ketika ditolak. Insya Allah ada yang lebih baik dari dia. Karena tidak hanya dia wanita di muka bumi ini. Jadi nasihat anak buat dia. Bismillah. Antum istikharah. Antum musyawarah. Kalau belum siap untuk ditolak, yang jadi masalah kadang kala orang itu siap diterima enggak siap ditolak. Kalau belum siap ditolak, jangan minta anak, -anak dia. Kalau antum enggak siap ditolak, cari wanita lain. Tapi kalau antum siap, saya siap. Kalau berarti saya ditolak, bukan jodoh saya. Bismillah. Berangkat. Insyaallah itu akan jadi baiknya, apabil, apalagi kalau perempuan itu adalah wanita yang saleha seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.